Thank <laughs> you. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa mayudhill falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Iqraran bihi watawhida. wa tawhida Wa aku anna muhammadan abduhu wa Rasul Allah, dan Allah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, dan Allah قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ Amma ba'du. Ikhwani fi al-din, rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Kita akan lanjutkan pelajaran kita kitabut tauhid karya al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala Kita sudah membahas tiga bab sebelumnya Bab pendahuluan yang menjelaskan tentang Apa itu Tauhid Kemudian bab yang pertama Menjelaskan tentang keutamaan Tauhid dan yang ketiga Atau yang kedua Adalah tentang Tahkikut Tauhid Perrealisasian Tauhid Kita masuk kepada bab yang ketiga Ya yaitu qala ya, al muallif rahimahullahu taala babu al khaufi min asyriki bisa dibaca juga babun al khaufu min asyriki wa ahlihi al khaufu min asyriki bab tentang rasa takut terhadap kesyirikan dan kesyirikan merupakan lawan dari tauhid yang mana tauhid yang secara makna kita mengesahkan sesuatu atau secara isti, secara bahasa ya makna tauhid itu mengesahkan sesuatu menjadikan sesuatu itu satu satunya itu tauhid maka sebaliknya ashirik itu menjadikan tandingan untuk sesuatu, ya menjadikan tandingan untuk sesuatu secara bahasa. Dan secara istilah kesyirikan adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perkara rububiyahnya uluhiyah-nya dan al-asma wa as-sifat. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui tentang apa itu tauhid kedudukan Tauhid, keutamaan Tauhid maka sudah sepatutnya juga kita mengetahui dan mempelajari lawan dari Tauhid yaitu kesyirikan yang mana kalau Tauhid memiliki keutamaan yang sangat hebat Maka sebaliknya kesyirikan juga memiliki bahaya yang sangat luar biasa terhadap diri seseorang. Ya. Dan penting bagi kita untuk mempelajari kesyirikan secara tafsir Dan inilah kenapa kita mempelajari Kitabut Tauhid Ya. Mempelajari kesyirikan secara rinci. Bukan hanya secara global. Kenapa? Karena kalau kita meng, sekedar mengetahui kesyirikan secara global saja tanpa mengetahui secara rinci ya apa saja yang termasuk ke dalam kesyirikan? Ya, bisa jadi seseorang itu terjatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Bisa jadi dia menyangka itu adalah suatu ibadah tetapi ternyata itu adalah kesyirikan. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ya, berbagai macam bentuk kesyirikan secara rinci dalam rangka apa? dalam rangka kita mengetahui dan bisa menjauhinya dan menjelaskan kepada umat bahwasanya ini adalah kesyirikan hati-hati jangan tertipu ya hati-hati jangan sesuatu perkara itu dianggap remeh ya Maka di sini al-muallif rahimahullahu taala mengatakan al-khaufu binasyid rasa takut terhadap kesyirikan. Kenapa sekarang kita harus takut kepada kesyirikan? Karena bahayanya. Karena bahaya yang mengintai kita. bahaya yang sangat besar bagi mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan perlu diingatkan, perlu diperingatkan bahayanya bukan bahaya main-main bahayanya bukan hanya sekedar di kehidupan dunia saja Bahayanya adalah kebahagiaan di dunia dan di, dan di akhirat sangat tergantung dalam perkara ini. Di sini Al-Muallif rahimahullahu taala Menyebutkan dua ayat dan tiga hadis ya yang berkaitan terutama tentang bahaya kesyirikan. Ya, yang ketikaan ringkas poin per poin mungkin supaya lebih mudah dalam kita memahaminya. Yang pertama Qala wa qawlillahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman Allah tidak mengampuni aiyushraka bihi dosa kesyirikan wa ma duna dhalika liman yasha dan Allah mengampuni yang selain itu selain kesyirikan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ya ayat ini tercantum di dalam surat An-Nisa ayat yang ke 48 dan 116 ada dua ayat ya dengan lafat seperti ini hanya akhirnya beda di dalam ayat ini terkandung Bahaya kesyirikan ya, yaitu yang pertama di sini, ya, kita jadikan perpoint biar lebih gampang supaya kita sebutkan bahaya kesirikan diantara bahaya kesyirikan adalah yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dalilnya adalah ayat ini, surat an-nisa ayat 48 dan 116 inna allaha la yaghfiru ayyushrakabih wa yaghfiru maduna dhalika limai yasha ya, yaitu seseorang yang mati atau seorang yang melakukan kesyirikan dan mati dalam keadaan belum bertobat dan masih membawa dosa kesyirikannya tersebut ya ini penjelasannya Ya yang dimaksud seorang itu tidak diampuni atau dosa kesyirikan itu tidak diampuni kalau dia melakukan kesyirikan dan mati dalam keadaan belum sempat bertobat dari dosa kesyirikannya tersebut tetapi kalau dia masih hidup kemudian menyesal dengan apa yang telah dia lakukan dari dosa kesyirikan dan bertaubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya. Kulia ibadilalladina asrafu'ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Inna Allahu yafirud dunu Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa ya maksudnya apa maksudnya kalau dia bertaubat dengan taubatan yang benar sesuai dengan syarat-syaratnya maka Allah ampuni dosanya Ya, bahkan dosa kesyirikan tetapi ayat dalam surat An-Nisa ini adalah ketika seorang itu mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan maka dosa kesyirikannya itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau ada yang bertanya misalnya dosa mana yang tidak diampuni? Apakah syirik akbar ataukah syirik asghar? Karena kita tahu bahwasanya syirik terbagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Ya, syirik akbar adalah kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari agamanya dan syirik asgar tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama islam Ya, apakah ayat ini mencakup keseluruhan jenis kesyirikan atau yang dimaksudkan adalah syirik akbar saja itu khilaf. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Ya. Karena kalau zahir ayat tinallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi itu bimakna umum. Tercakup seluruh kesirikan yaitu syirik akbar dan syirik aswar Ada yang mengatakan syirik di sini adalah syirik akbar saja. tetapi yang jelas ya bahwasanya apakah syirik asgor termasuk atau tidak di dalam ayat ini tetap saja yang namanya syirik asgor itu adalah sesuatu yang berbahaya min akhbaril kabair diantara dosa-dosa besar dosa-dosa besar yang paling besar Walaupun dikatakan syirik asgor, syirik kecil, sebagaimana akan kita sebutkan nanti hadisnya? Tetapi dosanya bukan dosa kecil. Dosanya adalah dosa besar, bahkan diantara dosa-dosa yang paling besar. Dikatakan asgor karena dia tidak mengeluarkan seorang dari al-islam. Berbeda dengan syirik akbar. tetapi intinya bahwasanya sama-sama berbahaya. Ya. Dan bisa jadi ayat ini mencakup kedua-duanya. Ya. Mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Seorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar dan syirik asghar. Kalau dosa yang dia lakukan adalah syirik akbar berarti dia ya kekal selama-lamanya di neraka. Ya. Tapi kalau dia membawa dosa syirik asghar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terus bagaimana? Nah, di sini ada khilaf lagi nanti panjang lagi ya. intinya sama-sama berbahaya ada yang mengatakan dia diadab sesuai dengan dosanya tersebut tapi karena syirik Asgore jadi ampuni ada yang mengatakan ya ditarjih mana yang lebih banyak antara ya dosa dengan pahala kebaikan yang dia buat al-muhim sama-sama berbahaya wa yaghfiru ma duna dhalika liman dan allah mengampuni ma duna dhalika liman yang selain itu selain kesyirikan maduna yaitu akal yang lebih sedikit yang lebih kecil daripada kesyirikan bagi siapa bagi yang allah kehendaki Ya. Ya ta'alluq bi ma tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang berlaku di sini adalah hukum Allah antara keadilan Allah dan keutamaan Allah. Kalau Allah adab dia sesuai dengan dosa-dosanya, itu adalah karena keadilan Allah. Dan kalau Allah ampuni dia, ya adalah karena keutamaan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala ini bahaya kesyirikan yang pertama ya bahaya yang kedua bahwasanya kesyirikan adalah dosa dan kedoliman yang paling besar Ya, dosa dan kedzaliman yang paling besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun Wa id qala Luqmanu li ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun Dan ingatlah ketika Luqman itu Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya dalam rangka menasihatinya ya bunayya la tusyrik billah wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah melakukan kesyirikan kepada Allah inna syirka lazulmun adzim karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. bahkan yang paling besar. Ya. Kenapa dikatakan kedzaliman yang paling besar? Karena berkaitan dengan haknya Allah. Ya dan sangat bertentangan dengan apa yang menjadi maksud dan hikmah penciptaan manusia. Apa makna adzulm, kezaliman? Hah? Baik, wab'u syai'in fi ghairi mahalli meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zulm lawannya adalah al-adal, keadilan keadilan meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya ya. al-zulm meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya sekarang yang menjadi hikmah di dalam penciptaan manusia adalah tauhidullah, ibadatullah wahdah. Wa ma khalaqul wal insa illa liya'budun. Sebagaimana yang kita ya, sudah bahas di bab awal, di bab pertama bab pendahuluan. Ya. Wa ma khalaqul wal insa illa liya'budun menjelaskan tentang hikmah Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Tauhid. Ya. Nah. Berarti. Kedoliman yang terbesar adalah yang bertentangan dengan hikmah penciptaan manusia ini. Yaitu apa? Ketika seorang itu tidak ya beribadah kepada Allah satu-satunya artinya dia beribadah kepada Allah mungkin tetapi beribadah juga kepada selain Allah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka sangat jelas ketika dikatakan inna syirka la dhulman azim sungguhnya kesilikan itu adalah kezaliman yang paling besar Kenapa? Karena paling bertentangan dengan apa yang menjadi hikmah dan tujuan diciptakannya manusia. Ya. Begitu juga di dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Ayu dzambil a'dzam Dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Ya, anta ja'ala lillahi niddan. Ya, dan ini menunjukkan apa itu kesyirikan yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan Allah yang menciptakan engkau ya, dalam keadaan Allah yang menciptakan engkau ya, ini adalah menegakkan hujjah Ya, terhadap tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah ya, engkau tahu Allah yang menciptakan dirimu kenapa engkau beribadah kepada selain Allah kenapa engkau menjadikan Allah tandingan kenapa engkau menjadikan sesuatu yang tidak menciptakanmu menjadi tandingan bagi Allah yang telah menciptakanmu kenapa engkau menjadikan Ya, sesuatu yang tidak memberikan rezeki untuk menjadi tandingan bagi Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya. hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dosa apa yang paling besar? Engkau jadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan Allah yang menciptakan Berikutnya Di antara bahaya kesyirikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga atas pelaku kesyirikan dan menjadikan neraka sebagai tempat yang kekal baginya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu man yushrik billah Faqad haram allahu alaihi al jannah Wa ma'wahu Wa ma'wahu al-nar Wa ma'lil zalimina min ansar Sesungguhnya Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Maka Allah akan haramkan untuknya surga Dan tempatnya adalah neraka Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku dolim tersebut Ya surat Al-Maidah ayatnya cari sendiri ya. kayaknya akhir-akhir itu seratus berapa itu lupa di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Diharamkan surga untuk pelaku kesyirikan. Ya, yaitu orang yang mati dengan membawa dosa kesyirikan tadi. Ya. Kalau bukan tempatnya surga, berarti di mana? Ya, ya di neraka, enggak ada lagi tempat selain surga dan neraka. Ya dan tidak ada yang bisa menolong mereka Tidak ada yang bisa menolong mereka. Selama lamanya mereka di neraka kekal mereka di neraka wal ia dzibil. Ya. Begitu juga di antara bahaya kesyirikan baik 1 2 3 4 ya sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min kablika lain asrak talayah batan na amaluka walatakunan namainal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu kepada Rasulullah Sallallahu Sallam wa ilalladina min kablik dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu kepada para alambia dan rasul sebelum beliau lain in kalau engkau melakukan kesyirikan ancaman buat siapa buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sebelum beliau dari kalangan para dan rasul ya ya bukan berarti beliau melakukan kesyirikan tidak tapi ini menunjukkan bahaya kesyirikan Seandainya engkau melakukan kesyirikan layah batanna amaluka wala takuna minal khasirin nistai akan gugur amalan-amalanmu wala takuna minal khasirin nistai engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi Ya ini diantara bahaya kesyirikan yang sangat besar juga dia menggugurkan amalan-amalan seseorang. Ya. Nanti kita akan lihat ada perbedaan antara Syirik Akbar dan Syirik Aswar. Sama-sama ya. menggugurkan amalan tapi di sini ada perbedaan. Ya? Seorang pergi haji, seorang pergi ya, umrah, berpuasa wajib sunnah Tetapi ketika dia melakukan kesyirikan, apa yang dia lakukan itu bisa gugur. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan. Ya. Ini surat Az-Zumar, ayatnya juga lupa. dan apa yang kita sebutkan dari beberapa contoh dari bahaya kesyirikan itu bukan terbatas pada itu. Tapi ini menunjukkan sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini. Ya, kalau bahaya kesyirikan itu ternyata seperti apa yang kita sebutkan. Ya, mereka yang mati dalam keadaan bahwa dosa syirik dia tidak diampuni dosanya. Ya menggugurkan amalan-amalan yang lainnya diharamkan atasnya surga dosa yang paling besar, kedoliman yang paling besar ya maka sangat tepat bagi kita untuk merasa takut dan khawatir terhadap kesyirikan ini dan sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya supaya kita Bisa mengetahui mana yang sirik mana yang bukan dan me menjauhinya, ya dan menjauhinya. Karena itulah tujuan kita mempelajari kejelekan adalah dalam rangka untuk menjauhinya. Mengetahui itu adalah kejelekan dan menjauhinya, ya. Karena terkadang seorang yang tidak mempelajari suatu keburukan dia terjatuh padanya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Wahai Taala Alam demikian yang bisa kita sampaikan pada malam ini Subhanallah Alhamdulillahiasadulailah lantas taufurka tu mulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.